أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين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 Buku ini tidak hanya untuk orang-orang yang berhutbah. Tidak hanya untuk para khotib. Tetapi untuk semua kaum muslimin. Oleh karena isi khutbah itu kan untuk jamaah masjid. Untuk kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin perlu membaca buku ini. Apalagi bagi para khotib. Saya beri judul. tiga poin dalam khutbah setahun oleh karena memang seluruh isinya seluruh bahasannya dengan judul 3 poin Hai tiga poin 3 poin tiga poin semuanya ada 54 topik 54 topik itu 52 untuk khutbah Jumat dan dua untuk khutbah Idul Fitri dan Idul Adha sehingga seluruhnya ada 54 diantaranya saya ingin sebutkan misalnya judulnya tiga bentuk perbaikan tiga akibat menunda amal ada lagi tiga karakter syaitan Ada lagi tiga keteladanan Nabi. Jadi semuanya menggunakan angka tiga. Ada lagi misalnya tiga bentuk manfaat. Tiga manfaat zikir nah, dan sebagainya. Nah pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satu. Yaitu dengan judul tiga bentuk baik sangka. Baik sangka itu diistilahkan dengan husnuzon, berbaik sangka. Kalau buruk sangka, suuzon, berburuk sangka. Nah kita ini sangat penting dalam hidup punya sifat baik sangka. Karena kalau kita sudah punya sifat baik sangka, jiwa kita, hati kita itu merasa tenang. Kepada siapa kita baik sangka? Nah, yang pertama, baik sangkanya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan buruk sangka kepada Allah, berbaik sangka saja kepada Allah. Maksudnya baik sangka kepada Allah Allah itu kan Lebih tahu tentang kehidupan kita Sehingga Allah Membuat aturan untuk kita Yang disebut dengan syariat Aturan-aturan untuk kehidupan kita Ada perintah, ada larangan Kalau kita diperintah Baik sangka saja kepada Allah Pasti ada kebaikan Yang ingin ditegakkan oleh Allah Kalau kita dilarang Baik sangka saja kepada Allah Pasti ada keburukan Yang ingin dicegah oleh Allah Itu kalau orang baik sangka Tapi kalau orang berburuk sangka Dia suka mempertanyakan yang tidak perlu ditanya Dia diperintah oh, Yang dia tanya Kenapa sih kita diperintah begini-begini? Kayaknya nggak ada perlunya kita diperintah begitu? Nah itu namanya berburu sangka Tapi kalau berbaik sangka Dia jadi berpikir Apa hikmah dibalik perintah? Apa hikmah dibalik larangan? Contoh seorang wanita apabila sudah dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia wanita itu memasuki masa iddah selama masa iddah dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain jangankan menikah terima lamaran juga tidak boleh meskipun statusnya sudah jadi janda tapi dia tidak boleh terima lamaran tidak boleh menikah selama masa idda kenapa? karena harus dipastikan rahim si wanita ini sudah bersih tidak ada janin dari bekas suaminya Nah, kalau dia langsung menikah dia hubungan dengan suami yang baru lalu dia hamil kan jadi timbul tanda tanya ini hamil kerjaan suami yang mana? kerjaan suami yang dulu apa kerjaan suami yang sekarang? padahal anak itu harus jelas binnya, nasabnya itu contoh jadi ada hikmah dibalik larangan itu kalau orang sudah janda tidak boleh menikah selama masa iddah apalagi yang statusnya masih suami Suama, statusnya masih istri orang masih istri dari suaminya, belum dicerai ada nggak pak? Wanita meninggalkan suaminya, belum dicerai oleh suaminya, tapi kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Ada nggak yang begitu? Nah itu nggak boleh, kenapa? Udah dicerai saja belum boleh, kecuali sesudah masa idahnya berakhir. Itu contoh. Allah Subhanahu Wa Taala menguji manusia hidup ini kan ada kalanya enak ada kalanya kurang enak kalau kita pandang secara duniawi maka orang harus harus pada Allah jangan buruk sangka pada Allah Allah tidak adil. Memang kenapa? Masa saya sakit? Padahal saya ini rajin salat. Itu namanya buruk sangka kepada Allah. Oleh karenanya di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Muslim Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna a'adum minkum wahuwa yuksinu zanna billahi ta'ala jangan sampai salah seorang diantara kamu meninggal mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah nah itu yang pertama yang kedua di dalam buku ini disebutkan berbaik sangka kepada diri sendiri Baik sangka pada diri sendiri. Ini sangat penting. Kalau baik sangka pada diri sendiri, dia bisa membawa dirinya pada kemajuan, pada perbaikan. Umpama, ada orang memang hidupnya susah secara ekonomi. Terus ditanya, Pak, Kapan rencana Bapak mau pergi haji? Jawabnya apa? Wah, saya sih nggak bakalan kali bisa pergi haji. Naik angkot aja saya, kongkosnya kurang melulu. Itu namanya ngomong begitu buruk sangka pada diri sendiri. Seolah-olah nggak mungkin dia bisa menunaikan ibadah haji. Coba kalau dia berbaik sangka Insya Allah pada waktunya Sekarang saya sudah mulai nabung Sudah saya buka rekening tabungan haji Sudah dapat berapa nabung? Baru 100.000 ribu Ya yang penting buka dulu Jadi dia baik sangka pada diri sendiri. Kan ada orang sudah berburuk sangka pada diri sendiri bahwa dia nggak bakal bisa jadi orang baik, nggak bakal jadi orang pinter, nggak bakal jadi orang soleh, nggak begitu. Jadi penting orang berbaik sangka kepada diri sendiri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Ar-Ra'an Surat 13 Ayat yang ke-11 Di antara penggalan kalimat di dalam ayat ini adalah Inna allaha la yughayru ma biqawmin Hatta yughayru ma anfusihim Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum Sehingga Kaum itu yang mengubah dirinya Sekarang bagaimana dia mau berubah Om oh, dia sudah berburuk sangka pada diri sendiri Oleh karenanya sangat mendasar Orang untuk berlaku Berbaik sangka kepada dirinya sendiri nah, itu yang kedua Yang ketiga Adalah berbaik sangka kepada orang lain nah, Baik sangka pada orang lain Jangan berburuk sangka pada orang lain Bagaimana itu berbaik sangka? Mulailah dengan orang yang dekat Yang dekat itu siapa? Istri Kalau dia suami, suami kalau dia istri berbaik sangka pada pasangan hidup. Banyak orang berburuk sangka kepada pasangan hidupnya sehingga bawaannya curiga melulu kepada istri, curiga melulu kepada suami. kadang-kadang kan ada sms nyasar Pak emang istrinya curiga melulu sama suami atau sebaliknya eh ada sms nyasar papa kirim pulsa sekarang Rp50.000 ada nggak sms begitu Pak? pernah dapet? eh istri baca Oh, jadi selama ini ada yang disimpen-simpen berupanya. Baru keluar dari kamar mandi, istrinya ngomong begitu. Kalau keluar dari kamar mandi masih mending, masih adem. Lah ini baru pulang kerja, terus dia meletakkan handphone, lalu buka pakaian, terbaca. Oh, wow, kalau baru, baru pulang kerjaan masih penat masih panas istri ngomongnya begitu akhirnya jadi ribut ada lagi baik sangka kepada anak baik sangka pada anak bahwa anak kita bisa lebih baik Makanya jangan suka mengatakan kata-kata yang menggambarkan kita itu tidak berbaik sangka Ini anak emang dasar bodoh nah, Jangan sampai seorang bapak, seorang ibu ngomongnya begitu kepada anaknya sendiri Ini anak emang dasar bodoh Ketika ditanya sama kawannya, bu anak ibu kemarin sudah terima rapot Sudah bagaimana nilainya Wah anak saya ngomong dasar bodoh Ngomong di depan orang begitu Baik sangka pada anak Yakinkan bahwa dia bisa lebih baik Orang lain siapa lagi? Orang lain itu misalnya tamu, tamu. Baik sangka pada tamu Assalamualaikum, ada tamu datang, Waalaikumsalam, dilihat dari Gordon, ternyata yang datang orang miskin, yang datang orang susah, dia berkata dalam hati, apa itu, ini sih urusannya, mau minjem duit Kalau nggak minjem ya minta, kalau nggak minta ya minjem, kalau nggak minjem ya minta, muter-muter di situ. Kenapa dia ngomong begitu dalam hatinya? Karena dua minggu yang lalu dia datang kemari minjem, sekarang juga paling minjem lagi. Nah, dia sudah berburuk sangka. Ketika tamu masuk. menyambutnya juga nggak begitu ramah masuk duduk ini tamu apa mau diinterogasi ngomong ngomong ngomong udah beberapa menit sampailah si tamu itu pada kalimat Saya kan 2 minggu yang lalu datang kemari Minjem duit Alhamdulillah Ini rezekinya sudah ada Jadi saya mau bayar Diterima ini uang 50 ribu Seneng dia Kirain -kira mau minjem duit lagi Bayar utang rupanya Dipanggil anaknya Neng, sini neng. Ada apa pak? Ambil air minum dong. Tamu dari tadi kok belum dia kasih air? Bawa sini air minum. Itu di situ ada kue, bawa juga kue sini. Oh, karena udah bayar utang, air minum keluar, kue keluar. Silakan pak, dicoba. Ngomong-ngomong lagi Udah beberapa menit ngomong Sampailah pada kalimat Pak, itu kan utang Udah saya bayar Berarti kan sekarang saya udah nggak punya Utang Iya Kalau ada 100 saya mau minjem lagi pak <tuh> Terus bagaimana dia? Marah lagi Mendingan yang tadi nggak usah dibayar pinjam aja lagi 50 jangan ngomong begitu ini orang bagus dia bukan hanya inget sama utang tapi komitmen untuk bayar sebabkan ada orang minjem duit jangankan bayar merasa utang aja tidak kapan pak mau bayar utang? emang kapan saya minjem? lah tempo hari 50 itu bukannya bapak ngasih ngasih ngapain, nah, amat 50 jadi berbaik sangka pada orang lain, pada tamu pada tetangga dan sebagainya ini sesuatu yang sangat penting maka kalau ada kebahagiaan dicapai diperoleh oleh tetangga kita misalnya, kita senang kalau kita berbaik sangka Tetangga mau menikahkan anaknya kita berbaik sangka sehingga kita mendengar kabar tetangga mau menikahkan anak kita ucapkan Alhamdulillah seneng mendengarnya meskipun anak saya Lebih tua, lebih cantik padahal, tapi belum juga nikah. Ini anak tetangga kok, lebih muda, tidak lebih cantik dari anak saya, kok udah nikah? Jangan suuzan. Kalau suuzan, bukannya seneng. Kalau ngomong yang enggak-enggak, kalau orang suuzan itu, jangan-jangan ini tetangga suka kedukun kali ya? Masa anaknya cepet banget mau nikah anak saya aja belum nikah jangan ngomong begitu tapi karena suhuzan ya begitu orang terus ngomong Pak Bapak udah dapat undangan udah nggak tahu tuh dia Bagaimana cara meletnya Masya Allah orang mau nikah baik-baik dibilang melet begitulah contoh jadi penting sekali kita punya sifat yang sangat mulia, berbaik sangka, baik sangka kepada Allah, baik sangka pada diri sendiri, yang ketiga baik sangka kepada orang lain inilah yang kita bahas dari buku ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama amin ya rabbal alamin Ada sedikit waktu yang mau bertanya? Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.